Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa amri wahlul lisani yanqali Ya hadirin rahimakumullah, kita akan meneruskan kajian kita dari surat al-Baqarah ayat 9798. Kita baca terlebih dahulu ya. A'udhu billahi min ash Bismillahirrahmanirrahim. rojiim. Bismillahirrohmanir rohiim. Ma kul man kana'adu wal jibrin, fa inna huwa nazzaluhu ala qalbi kabirniillah. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى من من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله فإن الله عدونا Kul katakanlah, manakah aduan di Jibrilah? Siapa yang menjadi musuh bagi Jibril? Fa inna hu ala kalbika. Sungguhnya ia menurunkan Jibril itu ke dalam hatimu bidadillah dengan izin Allah. Musodikol lima bayinayadaihi dan membenarkan terhadap apa yang ada di antara kedua tangannya atau sebelumnya Wahudan dan menjadi petunjuk Wahbushro memberikan menjadi kabar gembira lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Mankana aduwan lillahi siapa yang memusuhi Allah wah malaikatih malaikatnya wa rasulihi dan rasulnya wa jibri'lah jibri'l wa mikala fa fa'inna Allah aduun lil kafirin sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir ya hadirin rahimahumullah kedua ayat ini berbicara tentang hal yang unik tetapi terjadi di luar bayangan kita bahwa orang-orang Yahudi itu ketika mereka melakukan penolakan terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada tingkat di mana mereka memusuhi Jibril gitu. Ini kan jibil dimusuhi bayangkan ini kita <laughs> ini kan sesuatu yang di luar nalar kita gitu bagaimana kemudian sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kita ya itu kemudian dimusuhi biasanya logikanya ya yang dimusuhi itu adalah pihak yang kita punya hubungan interaktif dengannya, gitu pernah, pernah melakukan komunikasi dan karena itu kemudian melakukan sesuatu yang tidak mengenakan kita, gitu. Ini kemudian kita tumbuh kebencian dan kemudian permusuhan. Nah, ini yang tidak ada hubungan dengan manusia dalam arti bahwa umumnya manusia tidak berhubungan dengan jibril. Nah, ini kemudian menjadi musuh, gitu. Nah, ini adalah suatu yang Uh, apa, uh, cukup unik yang dibahas oleh kedua ayat ini, tetapi ini realitas terjadi nah oleh karena itu maka ada dua persoalan yang dibahas oleh ayat ini yang pertama adalah permusuhan Yahudi terhadap Jibril, ya. yang kedua adalah bagaimana hukum memisahkan antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain ya. jadi satu malaikat diterima keberadaannya tetapi malaikat yang lain itu ditolak keberadaannya bahwa bahkan kemudian e, dimusuhi gitu. nah itu yang kemudian menjadi pembahasan yang kedua dan e, karena itu maka kita memasuki pembahasan yang pertama adalah ada watul yahudi li jibril permusuhan yahudi terhadap jibril qaulal imamu abu ja'far bin Jarir at-tabari Imam Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari mengatakan ya, Nah ini yang tadi saya katakan bahwa at ini masuk dalam kategori uh, tafsir at masuk kategori tafsir uh, bil ma'thur itu. Uh, Belum mengatakan ijma' ahlul ilmi bitakwil jami'an sel seluruh ulama itu sepakat Ya, jadi mak sampai pada tingkat konsensus itu semuanya bahwa an-nahdhil ayatah nuzilat jawaban diliyahu di min bani israil bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban terhadap orang-orang Yahudi dari bani Israel irjaamu ketika mereka menduga ya, atau mempersepsikan an-najibril aduun lahum bahawa Jibril adalah musuh mereka Wa anna Mika'ila Waliyun lahum Dan wabah Mika'il adalah Penolong mereka ya. Jadi persepsinya adalah Orang Yahudi mempersepsikan Jibril itu musuh ya. Sementara Mika'il itu adalah Penolong mereka ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini Ini kemudian menyatukan Antara Jibril Dengan Mika'il Ya dan bahwa orang yang memusuhi Jibril itu berarti orang yang telah kufur ya. Qala al Imam Al-Bukhari mengatakan, qauluhu ta'ala man kana aduwwal Jibrila. Firman Allah man kana aduwwal Jibrila, qala Ikrimah bin Jim, qala Ikrimah ya, ikrimah mengatakan Jibrun wa mikun, wa israfun 'abdun. Ya. Menurut Ikrimah yang disebut dengan Jibrun Mik ya bukan Mike ini Mik <laughs> karena Michael Jibrut itu Jibril ya Mik Mikail Israf Israfil ya itu adalah abdun artinya adalah hamba il Allah ya il itu adalah Allah jadi Jibril Abdullah ya Mika'il Abdullah, Israfil artinya adalah Abdullah hamba-hamba Allah, ya. Dan uh, ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat uh, itu ya memiliki makna di mana mereka semua adalah merupakan hamba-hamba Allah subhanahuwataala dan karena itu maka semuanya taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya. hadirin rahimahumullah jadi penting untuk kita pahami dari ayat ini adalah bahwa seringkali kemudian orang mempersepsikan tentang sesuatu yang tidak memiliki dasar sama sekali ya. bahkan sampai pada tingkat ia menjadi satu keyakinan yang ideologis gitu. dan karena itu <tuh> saya pernah membahas bahwa antara al-hawa ya dengan ideologi itu punya hubungan. Ini itu seringkali kemudian ideologi itu satu ideologi itu didasarkan pada suatu persepsi-persepsi yang sesungguhnya ia bukan lahir dari uh, produk akal ya. Karena ketika produk akal itu merupakan uh, apa memiliki nilai kebenaran yang tidak bertentangan, tidak berbeda dengan kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, keyakinan-keyakinan tentang nilai-nilai itu itu kan melahirkan satu ideologi. Ya, tetapi juga ketika hawa nafsu manusia itu bermain dan kemudian melahirkan pandangan-pandangan tertentu, ini juga bisa sampai kemudian tingkat bahwa ia diyakini dan menjadi satu ideologi gitu. Nah, Hal yang sama ini terjadi dalam konteks ini dengan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi ketika mereka eh, menunggu-nunggu kedatangan eh, Nabi Akhir Zaman, ya, sampai pada tingkat di mana mereka menjadikan Nabi Akhir Zaman itu sebagai ancaman bagi orang-orang eh, Madinah penduduk asli Madinah. Orang-orang musyrik Madinah itu kan penduduk asli, ya pribumi. Gitu. Nah, orang-orang Yahudi itu adalah uh, pendatang, itu non pribumi lah gituan, karena mereka sebagai pendatang baru. Nah, mereka kemudian yakin betul bahwa Nabi akhir zaman itu akan datang dan bahwa bahwa ia akan ada di pihak orang-orang Yahudi itu dan pada suatu saat itu orang-orang pribumi itu akan dihabisi oleh Nabi akhir zaman itu nah ini harapan-harapannya ya karena itu sedemikian cinta mereka pada Nabi akhir zaman itu luar biasa itu karena dianggap itu akan ada di pihaknya nah ketika kemudian datang dan ternyata bahwa Nabi akhir zaman itu tidak berada di pihaknya nah inilah yang kemudian melahirkan kebencian dan karena itu maka semua kebenaran yang telah mereka atau yang biasa mereka sampaikan itu setiap saat ini kemudian ditutupi semua ya, dianggap itu tidak ada dan bahkan kemudian tidak benar nah, itulah yang kemudian membuat mereka membenci Jibril kenapa Jibril diikutsertakan dalam kebencian mereka, mereka tidak hanya membenci Rasulullah Alaihi Wasallam karena tidak berada di pihaknya tetapi juga sampai pada membenci Jibril, kenapa? Karena ia tidak akan menjadi seorang nabi, kalau tidak itu lewat perantaraan Jibril. Itulah Jibril kemudian apa dilibatkan dan dimusuhi oleh mereka itu. Nah, itulah yang kemudian membuat mereka mengatakan bahwa Jibril itu adalah musuh mereka itu. Nah. Di dalam bahasa Ibrani ya, baik Jibril, kemudian Mikail, Israfil itu memiliki makna yang sama, ya. Maknanya adalah ya, apa uh, Abdullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran kedua ya dari ayat ini adalah betapa seringkali Al ismu wal musamma, nama itu ya adalah karakter dari orang yang siempu nama itu, itu itulah yang kemudian di dalam apa perdebatan-perdebatan perdebatan ahli kalam ini seringkali disebut dengan al ismu wal musamma, nama itu adalah yang diberi nama, itu karakter yang diberi nama itu tidak jauh-jauh amat dari makna namanya gitu. Dan inilah yang kemudian menjadi sangat penting dan dibahas misalnya panjang lebar oleh apa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud misalnya tentang bagaimana pentingnya kita memberikan nama yang baik kepada anak. Gitu. Memberi nama yang baik kepada anak itu kan pembahasannya cukup panjang dan ini dalam pendidikan itu luar biasa gituan sampai pada tingkat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada suatu hari bertanya pada anak-anak kan, siapa di antara kalian yang mau memerahkan susu untukku ini Rasul ya. seorang anak kemudian mengatakan saya wahai saya wahai Rasulullah ya uh, apa uh, Ketika Rasul, ketika dia menya, menyatakan kesanggupannya, kesiapannya untuk memerah susu, ditanya oleh Rasulullah, kamu namanya siapa? Itu, dia bilang nama saya Harb. Harb itu perang, itu. Rasul mengatakan tidak, bukan kamu. <laughs> Kalau begitu saya wakil Rasulullah. Nama kamu siapa? Itu, nama saya Mur. Mur itu pahit sekali, gitu. <laughs> Rasulullah mengatakan tidak, "Tidak bukan kamu" gitu. Nah, kalau gitu saya wahai Rasulullah, ya ketiga anak yang ketiga gitu. Rasulullah kata, "Nama kamu siapa?" Nama saya Ya'ish, Ya'ish itu hidup gitu. ah, kamu yang memeraskan, ya kamu memerahkan. Nah, ini sampai pada tingkat di mana Rasulullah enggak mau itu diperahkan oleh seorang anak yang namanya kurang bagus gitu. Nah, jadi kajian pendidikannya adalah bahwa seorang anak atau seseorang itu akan termotivasi untuk mewujudkan dirinya itu sesuai dengan makna-nama yang dimilikinya. Itulah yang membuat Rasulullah s.a.w. menyebut bahwa sebaik-baiknya nama adalah Abdullah Abdurrahman, gitu itu kenapa karena ia adalah hamba Allah hamba Allah yang maha rahmat itu nah jadi itu akan kemudian termotivasi dan kemudian makna dari nama itu kemudian mengkarakter di dalam dirinya dan sehingga kemudian apa bisa mewujudkan ya kebaikan kebaikan kesolehan kesolehan di dalam dirinya ya Karena itu maka ini menjadi satu contoh yang lain dari pentingnya memberikan nama yang baik kepada anak-anak itu adalah bagaimana malaikat itu diberi nama sebagai Abdullah, sebagai hamba-hamba Allah. Ya. Dan itulah yang kemudian membuat malaikat-malaikat itu ya, memiliki ketaatan sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa di mana mereka itulah ya'sunallaha ya ma amaruhum wa yaf'aluna ma yaf mereka itu tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah sama sekali dan apapun yang diperintahkan oleh Allah itu mereka turuti, mereka lakukan Nah, jadi ini adalah contoh lain sekali lagi dari pentingnya nama ya dalam rangka uh, membangun kekuatan-kekuatan ya, moral di dalam anak-anak supaya mereka kemudian mengikuti Uh, apa berusaha untuk mewujudkan nama atau makna dari nama yang dimilikinya. Ya. Haminurrahimakumullah. Tumaruya an Anas ibn Malik kemudian terkaitkan dari Anas bin Malik, kala Samiyyah Abdullah ibn Salam bimakdamir Rasulullah saw. Abdullah bin Salam itu mendengar tentang kedatangan Rasulullah saw bahwa fi ardin yaktarif. Dia itu ketika itu sedang berada di satu tempat di mana ia ingin memetik kurmanya ya. Fatan Nabi sallallahu alaihi faqala ia kemudian mendatangi Rasulullah dan mengatakan innisa'iluka an tsalatsin. Saya bertanya kepada engkau tentang tiga hal, la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Ia tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. ma'awwalu awalul asratis sa'ah? pertama apa yang menjadi ciri pertama dari akan adanya hari kiamat? Wama awwalu to'ami ahilil jannah apa makanan pertama penduduk surga? Wama yangsi on waladu ilah abhi, au ilah ummi apa yang membuat seorang anak itu mirip bapaknya atau mirip ibunya nah ini luar biasa. ini tiga pertanyaan pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang gaib semua gitu kan e, karena apa ciri-ciri ahli apa e, ciri pertama dari hari kiamat ini kan soal persoalan gaib ya. kemudian yang kedua tentang makanan pertama penduduk sorga juga kan persoalan gaib gitu kan dan yang ketiga adalah, apa yang membuat seorang anak itu mirip bapaknya atau mirip ibunya gitu. Nah, ini juga semua adalah persoalan yang gaib. Karena itu, maka ia memastikan bahwa tidak akan ada orang yang bisa memberikan jawaban tentang ini, kecuali seorang nabi. Abdullah bin Abdissalam ini adalah seorang tokoh pemuka agama di kalangan bin Israel. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa ya pemahaman tentang Taurat pemahaman tentang Injil juga luar biasa dan yang paling penting dari Abdullah bin Abdul Salam adalah beliau insaf ya insaf itu artinya adalah memiliki apa kesiapan untuk menerima sesuatu yang di nilainya sebagai sesuatu kebenaran ya karena banyak orang yang tahu tentang kebenaran tetapi tidak menerima kebenaran itu nah Abdul bin Abdul Salam ini adalah seorang yang munsif ya orang yang menerima kebenaran-kebenaran uh, yang datang dari orang lain meskipun ia berbeda dengan pandangan-pandangan yang diyakininya selama itu ya Nah kemudian kuala akhbaroni bihinda jibrilu anifan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan bahwa Jibril ya, memberi kabar kepadaku tentang ketiga perkara itu baru saja ini. Jadi Rasul kemudian mendapatkan jawaban tentang ketiga pertanyaan itu dari Jibril di mana Jibril mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekali lagi bahwa ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh mengatakan memberikan jawaban atau mengatakan sesuatu yang bersifat gaib kecuali memang ada landasannya ya ada landasannya nabi saw kemudian tidak mengadang-adang jawaban itu ia ya, kemudian melandaskan jawaban itu terhadap atas informasi atau wahyu yang datang dari jibril alaihissalam nah allah bin nabi saw mengatakan jibril ya dah kok jibril sih gitu nabi saw mengatakan konen naham ya Qala Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta ka'adul yahudu minal malaika. Jibril itu adalah musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Faqra hadhil ayata kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini man kana aduwan li jibrila ya, Siapa yang memusuhi Jibril, Jibril itu telah diturunkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu ke dalam hatimu, ya. Nah, jadi ini adalah termasuk uh, asbabun nuzul dari ayat mankana adzwan di fa innahu nazzalahu ala kalbi, ya. Bahwa jibril itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu itu kepada atau ke dalam hati Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Amma awal asratis saati, adapun ciri pertama atau ciri pertama dari hari kiamat adalah panarun tahsyurunnasa minal masyriq ila maghrib adalah api yang mengumpulkan manusia dari masyriq ke maghrib wa, -am wa amma awalu ta'amin yaquluhu ahlul jannati adapun makan pertama yang akan dimakan oleh penduduk sorga adalah faziatu kabidil hud adalah apa eh, kabit itu artinya adalah hati hati ikan ya hati ikan itu apa ya ikan eh, hati ikan paus ya hati ikan paus ya wa idh sabakoma urroju lima al kalau ya sperma itu mendahului opum ya nazal walada maka uh, apa uh, itu <laughs> akan mempengaruhi anak fa da waiza sabaqomul marati naza'at tapi kalau ya opum itu yang mendahului itu maka nazat ya dia akan mirip dengan ibunya itu, nah ini pemahamannya bagaimana secara medis nih, itu. Nah ini ini pertanyaannya adalah, wa mayansi onwalat ilabi awgi la ummi, ya. Kan seringkali kemudian anak itu beda-beda ya, ada yang mirip ibunya, ada yang mirip bapaknya iya basicnya bisa jadi kemudian karakter-karakternya gitu kan kita kadang, deh dia mah bapaknya banget gitu kan kan kita anak sadar itu gitu nah kamu lihat ibunya banget gitu bahkan sampai pada ciri-ciri fisik kan gitu nah, ini mah bapaknya ini mah gitu, ini ibunya gitu Nah apa yang membuat itu itu nah ini yang kemudian disebut di dalam hadis ini ya itu adalah tergantung pada uh, itu pembuahannya proses pembuahannya itu ya. jadi kalau sperma ya air laki-laki itu apa mendahul, Ini bahasanya mendahului ini Allah alami saya saya perlu perlu apa? apa? Okay. ada yang bisa memberikan jawaban enggak penjelasan enggak ini itu ini ini persoalan cuma di sini gitu. Nah, ini proses pembuahan itu gimana gitu. Saya pernah punya apa? Pernah menyampaikan uh, apa? Uh, kajian tentang Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud gitu. Uh, ternyata seorang mahasiswa itu adalah dokter gitu. Uh, uh, tentang proses pembuahan gitu. hanya saya jadi pendengar, waduh, <laughs> ini kan kajiannya adalah kajian apa, kajian gitu, apa ya, kajian normatif gitu kan. Ya, Dia kemudian menceritakan gitu kan, proses-proses pembuatan itu luar biasa berdasarkan ilmu yang dimilikinya gitu Nah, hal ini juga memang membutuhkan penjelasan seperti itu gitu Nah, jadi kalau misalnya ada yang bisa menjelaskan ini, ini luar biasa ini gitu baik uh, intinya itu begitu ya secara umum lah gitu nanti saya biar tidak kemudian mengatakan sesuatu yang tanpa ilmu ya gitu. nah nanti bisa bisa kita kaji lah gitu apa kira-kira uh, apa yang secara medis memang bisa menjelaskan tentang hadis ini kita kalau ashadu anla illa hilalahu anna karosulullah nah inilah yang kemudian membuat abdullah bin abdul salam ini uh, apa, masuk Islam dia bilang, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah Nah inilah yang kemudian konsistensi Abdullah bin Abi Salam dengan pertanyaannya tadi bahwa tidak ada orang yang bisa memberikan jawaban tentang masalah ini kecuali ia adalah seorang Nabi Ketika jawaban itu dibenarkan oleh Abdullah bin Abi Salam Ia yakin betul bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Utusan Allah dan karena itu maka dia menyampaikan sahadatnya Ya, ya Rasulullah ya Wahai Rasulullah innal Yahuda kaumun bad ya Wahai Rasulullah semuanya Yahudi itu adalah ya, kaum pendengki ya Wainau inya'alamu bi-islami ya Qoblat antasalahum kalau mereka tahu keislamanku sebelum engkau bertanya pada mereka, ya, ia berhati mereka akan mencaci maki, membenciku. Ya, Bajatil Yahud Kemudian Yahudi datang, fakohalalhum rasulullah Alaihi Wasallam Rasulullah kemudian bertanya pada mereka, ayu rajulina Abdullah bin Abdul Salam fikum. Ya, uh, Abdullah bin Abdul Salam itu orang seperti apa diantara kalian itu, ya, atau menurut kalian? kalau mereka mengatakan khairuna wabnu khairina mereka dia adalah orang terbaik kami dan anak orang terbaik kami wasayiduna wabdu sayidina dia adalah pembesar kami dan anak pembesar kami ini ini ini, ini kan Rasul memberikan apa-apa eh, bertanya tentang posisi Abdullah bin Abdissalam itu nah, mereka kemudian mengaku itu ya sama dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi ya apa, ketika mendapatkan perintah eh, apa wa anzir asyratakal aqrabin untuk mendakwahi eh, apa, keluarga terdekatnya itu kan nabi kemudian mengumpulkan mereka dan mereka nabi bertanya gitu kalau saya beritahukan bahwa ada musuh di belakang gunung ini apakah kalian akan percaya kepadaku ya mereka kemudian sepakat majarrob dzimka kadziban gitu kan apa kami tidak pernah mendapati engkau berbohong Artinya kan mereka akan percaya betul. Itulah yang kemudian membuat Rasul menyampaikan uh, misi ya bahwa pemberitahuan bahwa ia adalah utusan Allah ya. yang membuat kemudian ya, apa uh, Abu Lahab mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama ini diulangi oleh Rasulullah untuk kemudian bertanya tentang Abdullah <tuh> Nabi Abi Salam ya nabi kemudian meneruskan kuala aroaitum in aslama bagaimana rambut kalian kalau dia masuk islam kalau aadahullah min zalim ya kita kami berlindung kepada Allah itu dari kejadian itu sampai kemudian Abdullah bin Nabi salam masuk Islam bahwa Raja Abdullah kemudian Abdullah keluar faqala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah dia menyampaikan syahadatnya di hadapan apa orang-orang Yahudi kalau <guluh> mereka mengatakan huasharuna wa abnusharina gitu dia berubah sekali dia adalah orang terburu kami dan anak orang terburu kami itu <guluh> kemudian wantakal tuh ya kemudian mereka apa itu tadi apa, uh, mencati mati Abdullah bin Abdul Salam kardai ya masuk Islam nah jadi itu rahimahumullah ya seringkali kemudian orang itu memberikan penilaian tentang seorang itu didasarkan atas suka tidak suka ya ketika suka oh dipujinya habis-habisan ada sedikit ketidaksukaan dicacimakinya bisa-bisa gitu nah uh, itulah yang kemudian uh, sampai ada dalam satu pepatah Arab itu adalah irdha unna siwayatun la tudra ya uh, membuat orang suka semuanya itu adalah hal yang tidak bisa dicapai Hai ya. membuat seneng Rasulullah membuat benci orang Yahudi membuat seneng orang Yahudi tidak juga mengenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu maka apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah konsistensi kita pada kebenaran ya ketika kita konsisten pada kebenaran itu pasti akan ada orang yang tidak suka tetapi juga kemudian menjadi orang yang berpegang teguh pada kebatilan pun juga akan ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka nah, sekarang mana yang lebih maslahat ya konsisten pada kebenaran atau konsisten pada uh, keburukan nah ini yang kemudian menjadi sangat penting ya. jadi hadir rahmatullah ya ini yang kemudian menjadi kenyataan di mana eh, setiap orang eh, harus memiliki sikap dan memiliki posisi yang ya, kokoh ya, di dalam eh, menepati kebenaran karena setiap orang itu akan memiliki eh, apa, eh, posisi dan pemihakannya. Karena itu maka istilah netral itu suatu hal yang mustahil. ya Tidak ada istilah netral terkait dengan baik dan buruknya, Bagaimana netral dengan Bu? Oh, kalau da, kalau mirip dengan cerita masyarakat dulu waktu zaman SD-SDB gitu ya. gitu. Masang SD-SDB haram hukumnya gitu tapi dapat Pak alhamdulillah <laughs> Nah jadi tidak ada istilah netral di dalam kebenaran gitu. Semua kita harus harus apa? Harus berpegang teguh pada kebenaran. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin wattinu anfusakum perkokoh diri apa kalian itu Faqala maka Faqala faqabdu bin abi sallallahu mengatakan hatan ladzi kuntu akhafu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah inilah yang aku takutkan ya. Infarodabi al Bukhari minhadal wajib hadis ini uh, diriwayatkan uh, apa oleh Imam al Bukhari saja dari jalur ini Wakat akrojahu min wahjan akhar an Anas ya tapi baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim telah mengeluarkan hadis ini uh, meriwayatkan hadis ini uh, apa dari jalur Anas bin Malik ya jadi ha intinya adalah artinya adalah hadis ini adalah hadis yang shohih ya hadis yang soheh, uh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Ya, Sebagian orang mengatakan, ada yang mengatakan Il ibaratun an abdin ya. uh, Il itu artinya adalah abdun ya, tadi kan kita <coughs> apa, uh, memahami dari akrimah itu Jibremik Israf itu abdun Il Allah ya ada yang mengatakan bahwa il ibarat unan abdin jadi apa kebalikan jadi kalau disediakan menurut versi ini adalah Jibrun itu adalah uh, asma Allah ya kemudian il artinya adalah uh, apaan uh, kalau menurut versi ini adalah uh, apa Jibr Mekail Israf itu adalah nama-nama Allah kemudian il artinya adalah abdun ya wal kalimah al-ukhra ya ismullah dan kalimat yang lain adalah ism Allah. Li anna kalimata il la tataghayyara fil jami' karena kalimat il tidak berubah itu dalam seluruh nama itu. Fawizanuhu maka wazannya adalah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Kahfi, Abdul Jalil ya. Jadi kan ada ilnya itu semuanya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail dan seterusnya. Nah, il itu yang artinya adalah abdul. Ya. Eh Jibril, Mikun, Israfil dan, dan seterusnya, inilah yang kemudian mereka atau menurut versi ini adalah apa nama-nama e, Allah ya, mirip dengan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Kudus Nah, kata-kata Abdun ini ada di dalam semua kalimat itu, ya. Abdul Ghafi, Abdul Jalil dan lain sebagainya. Fa'idun mawjudatun fi hadha kullihi. Kata-kata Abdun ini ada di dalam keseluruhan kalimat ini. Waqtulifah uh, al-asma' al-mudhaf Kemudian yang diperdebatkan waqtulifat al-asma' wa ikhtalafat al-asma' al-mudhaf yang berbeda adalah nama-nama yang diadufatkan kepada Abdul itu ya wakadhalika jebroil wa mikail wa azroil wa israfil wa nahwi dhalik demikian juga jebroil Jib mikail azroil israfil dan seterusnya wafi kalami wairul arab yukaddimunan mudhaf ilahi alam mudhaf di dalam pembicaraan selain Arab yang uh, mereka mendaulukan mudhaf ilahi kepada mudhaf ya yang disandarkan artinya mudhof mudhof ilaih ini adalah dua kalimat yang disandarkan ya. Abdun dengan Allah. Nah, jadi Abdullah itu mudhof mudhof ilaih. Thalibul ilmin pencari ilmu ya. Kata pencari ilmu itu kan dua kalimat yang disatukan. Nah, ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan mudhof mudhof ilaih. <tuh> nah, di dalam bahasa Arab ya, yang mudhof itu dikedepankan mudhof ilaih terakhir jadi ketika Abdun Allah yang mudhaf adalah Abdun yang mudhaf ilaih adalah Allah Abdullah nah, di dalam bahasa asing selain Arab yang diidofatkan adalah apa yang mudhaf ilaih itu dikedepankan itu seperti dalam bahasa Inggris misalnya kan bahasa Inggris itu adalah apa mudhaf ilaih terlebih dahulu baru mudhaf dalam bahasa kitanya itu, nah, nah ini, ini yang kemudian uh, menjadi apa? Menjadi argumen dari uh, bahwa il itu adalah abdun sedangkan nama-nama uh, jibril apa jibr mik israf ezro dan lain sebagainya itulah yang kemudian disebut dengan nama-nama Allah. Itu, wallahu a'lam. Jadi ini ada dua versi. Itu kita tidak bisa. Uh, apa, uh, menetapkan ya, sesungguhnya versi yang mana ini yang uh, mungkin uh, lebih tepat gitu. karena uh, Ibn Katsir tidak memberikan sebuah uh, apa, penjelasan tentang mana yang beliau pilih dari dua pendapat itu baik, ya itu adalah permusuhan Yahudi terhadap Jibril AS ya Atafrik bain al malaikah, katafrik bain al ambia, memisahkan, membeda-bedakan antara malaikat seperti membeda-bedakan antara para nabi. Wa amat tablirul ayati, ada pun tablir ayat. Fakaulhu taala, ada firman Allah taala. Kun man kana aduwan li jibrila, fa innaunansalahu ala qalbi kabiyyatnillah. Aynana ada jibrila, siapa yang memusuhi jibril, fal An-Nahruhul Amin. Ketahuilah bahwa ia adalah Ruhul Amin. Ya, Allah di Nabi Hakim yang telah turun dengan membawa Al-Quran ala Kolbika disampaikan pada hatimu min dari Allah biidnih dengan izin Allah lahufidali ketika Jibril melakukan itu. Bahwa Rasulun min Rasulillahi malakiyun. Maka jibril itu adalah seorang utusan di antara utusan-utusan Allah yang berasal dari malaikat. waman ada rasulan faqad ada jami'ar rusuli. Ya, siapa yang memusuhi seorang rasul, maka ia telah memusuhi seluruh rasul. Kama anna man aamana bi rasulin sebagaimana siapa yang beriman kepada seorang rasul Yalzamuhu al imanu bi jamiir rusuli maka dia harus beriman kepada seluruh para rasul. Kamal annaman bi-rasulin, sebagaimana seperti halnya ia orang yang kufur kepada seorang rasul. Paina yalzamuhu al kufru bi jamiir rusuli membuat dia konsekuensinya adalah kufur terhadap seluruh para rasul. Ya. Kamu kau Allah sebagaimana Allah berfirman In darlati nayak furu nabilahi warusulihi. Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul Rasulnya wayuriduna an yufariku baynallah warusuli dan mereka menghendaki atau ingin memisahkan di antara Allah dan Rasulnya wayakulunanu minubi ba'adin wanak furubi ba'adin. Mereka kemudian berkata kami beriman kepada sebagian dan kufur pada sebagian yang lain. Al ayatain. Ini adalah dua, apa, ada dua ayat dalam apa, ayat ini. Pahuki ya, makhluk bil kufri al-muhakkok, maka ia dihukumi atau mereka dihukumi dengan kekufuran yang benar-benar kufur. Idah manu biba'diru suliwa ya. kafaru biba'bihim, karena mereka beriman kepada sebagian rasul dan kufur kepada sebagian yang lain. Wahdari khamana ada jibrilah fa'inah waduunilah demikian juga siapa yang memusuhi seorang jibril atau musuh jibril maka ia telah memusuhi Allah li'anna jibrilalah yanzilu bilamri mintil koinapsi karena jibril tidak menurunkan sesuatu kecuali atas apa dari dirinya sendiri wa'inamayyanzilu bilamri robi tetapi ia turun atau membawa sesuatu yang menjadi perintah dari Tuhannya kama qala sebagaimana Allah berfirman wa ma nanzaru illa bi amri rabbik ya kami tidak turun kecuali dengan membawa perintah Tuhanmu al ayat wa qala ta'ala sebagaimana juga Allah berfirman wa innahu latanzilu rabbil alamin bahwa ia merupakan sesuatu yang diturunkan dari Rabb semesta alam nazala bi amin turun dibawa oleh malaikat Jibril al qalbika ya disampaikan pada hatimu litakuna minan mundzirin agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan waqad rawahu al-bukhari fi sahihi anna buhuraira imam al-bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari abu hurairah qala yang mengatakan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adali waliyan faqad barazani siapa yang memusuhiku yaitu memusuhi waliku maka dia telah menantangku untuk berperang Walihada qadiballahu li 'ala man oleh karena itu maka Allah memurkai orang-orang ya, yang memusuhi Jibril alaihi salam ta'ala ta ala, maka Allah berfirman man kana 'aduwwan siapa yang menjadi musuh atau memusuhi Jibril bainan unazzalahu 'ala qalbika bi idinillahi lima bayna yaday Ayy al kutubi al-mutakad al-mutakad lima Itu kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya Wahudan wa busro din mu'minin Yang menjadi hidayah dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman Ayy hudan li wa busro lahum bil jannah Menjadi hidayah bagi hati mereka dan menjadi kabar gembira bagi mereka Dengan masuknya akan dimasukkan ke dalam sorga Wa laisadha lika illa lil mu'minin Dan itu hanya bagi orang-orang yang beriman Khamak Allah Ta'ala ta sebagaimana Allah berfirman قُلْ هَا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَالشِّفَأُونَ katakanlah iya Al-Quran itu adalah menjadi hidayah bagi orang-orang yang beriman وَالشِّفَأُونَ dan menjadi penawar Al-Ayah waqaulah Ta'ala ta ala, dan Allah berfirman wa وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَهُوَالشِّفَأُونَ وَرَحْمَةٌ mu'minin. kami turunkan dari Al-Quran itu Perkara-perkara yang akan menjadi penawar rahmat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. In halimahumallah. Nah, ini adalah penjelasan Allah subhanahuwataala. Siapa yang memuji Jibril, maka ketahuilah. Jibril itu menurunkan Alkitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ya sebagai inisiatif pribadi, tetapi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka ada dua jenis Rasul di sini. Utusan Allah itu ada yang berasal dari manusia, para nabi dan Rasul manusia, ada yang berasal dari kalangan malaikat. ya Rasul itu sendiri artinya adalah utusan. Ya, utusan. Ya. utusan itu ya Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia Allah mengutus manusia untuk menyampaikan risalahnya itu kepada sesama manusia ya Nah jadi hadirin nurani ya ini berlaku hukum ya dalam bahasa anak-anak itu sama dengan jbe ya siji dengan sama dengan KB. Jadi, kalau iman kepada seseorang rasul, maka berarti dia harus beriman kepada semuanya. Pun juga sama, kalau dia kufur terhadap seorang rasul, maka ia konsekuensinya akan kufur terhadap semuanya. Ya. Kenapa? Siapa yang beriman kepada seorang rasul dia harus beriman kepada yang lain karena seorang Rasul membawa kabar gembira tentang kedatangan yang lain ya seperti misalnya siapa yang benar beriman kepada Musa AS maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW kenapa karena Nabi Musa membawa kabar gembira tentang kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad SAW jadi kalau benar beriman kepada Musa, dia harus beriman juga kepada Nabi Muhammad. Inilah yang pernah kita diskusikan di dalam pembahasan ayat sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, maka siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, maka berarti dia juga tidak beriman kepada Nabi-Nabi sebelumnya, termasuk pada Musa AS. Kenapa? Bukankah ia mengidolakan Musa AS? Seolah-olah ia, ya. Tetapi hakikatnya, risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, itu kan dibohongkan sendiri. Kenapa? Karena Nabi Musa ketika memberi kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dibohongkan, maka berarti dia telah membohongkan pembawa kabar gembiranya, pembawa beritanya, yaitu Musa AS. Nah, jadi eh, beriman kepada seorang Nabi, jika benar ia beriman, maka harus membuatnya beriman kepada seluruhnya kufur pada seseorang utusan Allah maka dia hakikatnya kufur pada keseluruhan para nabi itu nah ini berlakunya baik utusan Allah dari jenis manusia maupun juga utusan Allah dari jenis Malaika ya. karena itu maka siapa yang beriman kepada ya apa isrofil tetapi tidak beriman kepada Jibril hakikatnya sama berarti mereka telah kufur terhadap seluruh Malaikat ya karena siapa yang beriman kepada seorang Malaikat dia harus beriman kepada malaikat-malaikat yang lain hadir rahmatullah ya satu hal yang kemudian menjadi penting untuk kita bicarakan dalam dalam hal ini adalah seringkali kemudian ya para ulama itu berbeda pendapat tentang nama seorang Malaikat ya ada seorang apa seorang eh, anak sekolah dia protes terhadap gurunya ketika gurunya mengatakan ya malaikat pencabut nyawa itu malaikat apa sering disebut malaikat Israel seorang ada mengatakan oh itu enggak ada malaikat Israel itu lah kok enggak ada yang ada adalah malakul maut <laughs> malakul maut Tentu kira-kira itu apakah ketika seseorang itu menyanggah ya Israel, tetapi kemudian dia yakin dengan malakul maut itu berarti dia telah kufur pada malaikat? Hah? Tidak. Tidak. <laughs> Jadi tentang nama itu intinya adalah iman terhadap Malaikat ini wilayahnya adalah wilayah sam'i didasarkan atas dalil ya kan kita tidak tahu Malaikat-Malaikat itu siapa ya kecuali kalau ada dalil kita secara umum keimanan yang global membuat kita mengatakan saya beriman adanya Malaikat jumlahnya banyak memiliki tugas-tugas yang beraneka ragam sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan Allah dari cahaya itu kan keimanan yang umum tuh ya kalau kita kemudian tidak meyakini itu maka berarti telah kufur kepada malaikat yang menjadi rukun iman keberapa? iman kepada Allah dan iman kepada malaikatnya ya tetapi ketika satu nama dari nama-nama Malaikat itu kemudian dipertentangan diperdebatkan ya didasarkan atas adakah dalil yang otentik tentang itu atau tidak ya maka tidak menerima nama itu karena didasarkan atas keyakinan dalilnya itu tidak kuat tidak berarti dia kufur terhadap Malaikat itu gitu nah ada beberapa nama yang dari sepuluh itu yang kemudian memang diperdebatkan, gitu. Satu diantaranya adalah Israel, gitu. Coba di dalam Al-Quran, adakah kata-kata Israel? Tidak ada. Nah, di dalam hadis, adakah hadis yang sahih yang menyebutkan kata-kata Israel? Juga tidak didapatkan, ya saya mendapat saya pernah apa melakukan apa berusaha untuk mencari itu kitab tafsir paling awal yang menyebutkan tentang malakul maut itu namanya Israel itu adalah tafsir Muqatil bin Sulaiman tapi dia mengatakan kila itu konon itu namanya adalah Israel gitu jadi Israel itu sebagai malakul maut itu diambil dari sumber-sumber mana? Nah ini yang kemudian masuk dalam kategori Israeliyat Di kalangan pen-Israeli itu populer namanya adalah Israel Tetapi dalam sumber-sumber Islam tidak populer karena itu apakah salah kemudian orang mau oh itu enggak itu adalah malakul maut tidak salah gitu tidak salah malakul mautnya ada Al-Quran berbicara tentang malakul maut persoalan tentang nama nah ini lain persoalan gitu nah ini supaya kemudian tidak ketuker ya ya ketuker <tid> sama dengan ketika kita berbicara tentang ya Rokib Atid Rokib Atid apakah Rokib Atid itu adalah nama ya dari malaikat pencatat amal karena itu kemudian orang mengatakan roki pencatat amal soleh atid pencatat amal ya, yang buruk gitu apakah itu nama atau sifat dari malaikat-malaikat kiramun khatibin pencatat amal-amal itu ya para ulama tidak sepakat tentang itu ya kalau misalnya kita baca misalnya fil dila dan quran dan banyak sumber-sumber lain mengatakan itu adalah sifat itu Sifat dari malaikat pencatat amal itu adalah rokiun, bukan hanya roki, tetapi rokiun. Pengawasannya itu yang melekat, atin, gituan. Artinya adalah pengawasan itu bukan hanya sekedar melekat, tetapi dari dekat, gitu. Nah, jadi itu namanya adalah sifat itu atau istilah itu menjadi sifat, bukan nama. Nah, ini juga termasuk yang kemudian oleh banyak para ulama itu. Uh, masuk di perdebatan gitu. Nah. Jadi kalau kemudian orang kemudian, wah, roqib atid itu sifat bukan nama, nanti dia masuk kategori dia kufur terhadap malaikat, gitu kan. Nah, itu itu maksudnya gitu. Supaya kita bisa membedakan agar uh, tidak kemudian menjadi latah gitu. Nah, baik ya. Jadi <tuh> uh, apa uh, itu. Nah, jadi intinya adalah Orang yang beriman, orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya, mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya Mereka kemudian mengatakan percaya kepada sebagian dan kufur pada sebagian yang lain, maka ia telah hukumnya kufur terhadap malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Nah, demi argumen yang kedua adalah, karena siapa yang memusuhi Jibril, ia telah memusuhi Allah Ya Kenapa telah memusuhi Allah? Karena Jibril membawa risalah, membawa wahyu atas perintah Allah. Maka berarti sama dengan ya memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya kan malaikat Jibril uh, tidak apa? Tidak menginovasi sendiri kan gitu. Iya adalah perintah Allah. Sama dengan hukumnya di dalam hukum internasional itu, ya. Siapa yang membunuh seorang utusan ya maka dia telah mengumumkan perang gitu. Kan. Kenapa? Karena dia memiliki kekebalan diplomatik ya sama dengan kekebalan diplomatik ya negara yang mengutusnya atau pemerintah yang mengutusnya. Karena itu maka membunuh seorang utusan diplomatik maka sama dengan mengumumkan perang begitu kan terhadap negara itu. Nah, ini ini sama dan itulah yang kemudian membuat uh, apa uh, Ibn Khafir menjelaskan uh, ayat ini dengan hadis apa, soheh. Ini adalah hadis kunci. Manadhali waliyat paket Barozani bilharbi. Siapa yang memusuhi aku, yaitu orang yang aku cintai, maka ia telah menantangku untuk berperang. Itu untuk berperang. Jadi. Jibril adalah termasuk wali Allah dan karena itu siapa yang memusuhi Jibril maka berarti dia telah menantang Allah untuk berperang ya yeah. uh, Nah itu uh, apa yang uh, masuk kategori maka adwa li Jibril nazzalahu ala qalbika bi idzillah. Nah, musaddiqul lima baina maksudnya apa ya yeah. musaddiqul lima baina kitab yang dibawa oleh Jibril yang disampaikan kepada hati Nabi Muhammad SAW itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini yang uh, saya kira kita semua kita sudah paham karena kita sudah uh, mendiskusikan ayat itu panjang lebar ya. Al-Qur'an itu adalah menjadi hudan dan syifa ya. Hudan menjadi hidayah bagi hati manusia. Syifa ya, itu menjadi apa uh, penawar dari segala jenis uh, apa, uh, penyakit penyakit hati manusia dan karena itu maka siapa di antara kita yang merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak sepatutnya ia ada di dalam hati kita maka ia kemudian bisa dibersihkan dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Surah Qalata 'ala kita selesaikan surah Qalata kemudian Allah berfirman man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa kafirin siapa yang memusuhi Allah malaikatnya rasulnya jibril dan mikail maka semuanya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir Yaqulu ta'ala Allah berfirman man aadani wa malaikatihi wa siapa yang memusuhi aku malaikatnya dan utusan utusanku wa rusuluhu tashmuluhu rusulahu minal malaikati wal bashar dan rasul-rasulnya itu mencakup baik rasul rasul atau utusan Allah dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Kama ta'ala bagaimana Allah berfirman Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari malaikat itu rasul dan juga dari manusia. Jadi utusan Allah ini mencakup Utusan Allah dari kalangan malaikat maupun utusan Allah dari kalangan manusia. Wajibrilomikaala, wajibr dan Mika'il. Wahatamin babbiyat fil khosiyatul am ini adalah <coughs> menyertakan ataf, ya khusus terhadap yang umum. Karena sesungguhnya ketika Allah menyebutkan ya stafiminan malaikatirusulan waminan nas, ya apabila Allah menyebutkan Uh, maka na adu walillah wa malaikatih warusulihi. Nah ini kan ada malaikatnya. Jibril dan Mikail itu masuk kategori malaikat. Karena itu maka sebenarnya tidak perlu disebutkan Jibril dan Mikail karena sudah ada malaikat yang secara umum ya berarti termasuk Jibril dan Mikail itu tetapi ketika Allah menyebutkan secara persis wa Jibril wa Mikail maka ini artinya mengatapkan, ya menyertakan sesuatu yang khusus terhadap sesuatu yang umum. Jadi penjelasan terhadap di antara malaikat itu adalah Jibril dan Mikail. Fa nauma dakhalatul malaikati min umum fi umumir rusulikana Jibril dan Mikail itu masuk kategori malaikat sebagai rasul atau utusan Allah secara umum. Semahus si sobat dikrili annesia kafilintisorili jibril. Kenapa secara khusus disebutkan kata jibril itu? Karena konteksnya memberikan pembelaan terhadap jibril. Karena itu maka jibril perlu disebutkan ya secara khusus ya kemudian eh, apa menyertai pembicaraan Allah tentang malaikat secara umum ya mengapa? memberikan pembelaan terhadap Jibril secara khusus dan karena itu ia disebutkan wa'awas safiru bainallahi wa'anbiya'i karena ia adalah utusan Allah dengan atau terhadap para nabinya wa'kurina ma'ahu Mikail fil-labdi kemudian disertakan Mikail dalam penyebutan itu li'annal yahudah za'amu anna Jibril la'adubuhum karena orang Yahudi menyangka bahwa Jibril itu musuh mereka wa mika'il waliyuhum dan mika'il itu adalah penolong mereka. Fa'ala mahumullahu taala anna man 'ada wahida minhum fa qad 'ada maka Allah memberitahu pada mereka bahwa siapa yang memusuhi seorang di antara keduanya maka berarti ia telah memusuhi yang lain. Wa'ada Allah ayyuhan ba'atan memusuhi Allah Subhanahu wa taala wa li annahu aidan yanzilu ala anbiya illahi ba'd al ahyan karena ia juga menurunkan apa, eh, apa kepada para nabinya ya, apa seringkali kemudian eh, menyampaikan atau mendelegasikan memerintahkan malaikat itu untuk menyampaikan disalahnya kepada eh, para nabinya gitu walakin jibrila akbar tetapi jibril itu lebih banyak ya perintah-perintah yang dititipkan oleh Allah kepada Jibril itu lebih banyak daripada perintah-perintah yang dititipkan kepada Mika'il wahyu wa tifatu, dan karena itu maka menyampaikan wahyu risalah adalah menjadi tugas utama dari Jibril kamu Anna Isrofilah Muwakkilun bin Nafhi pihauhti lil Baathiyahum al Kiamah sebagaimana Israfil itu adalah malaikat yang mendapatkan tugas untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat untuk kebangkitan. Wallahu ahdajah kissohi. Oleh karena itu maka dalam hadis yang sohi, Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam jika min al-lail kalau beliau melakukan qiyamul lail ia qulu beliau berkata dalam doanya Allahumma Rabb Jibrila Rabb Da wa mikaana wa Israfil Fatiro as-samawati wal ard ya Allah yang merupakan Tuhan Jibril Mikail dan Israfil pencipta langit dan bumi alim al-ghaibi wasyahaada zat yang maha tahu tentang alam gaib dan alam syahada Antetahku membayi naibah di kafimakanu, sekali pun engkau akan apa, menghukumi jantah hamba-hamba engkau terkait dengan masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Ikhdi nillimaktulifah bihimnul hakibiyatnik. Tunjukkanlah padaku tentang perselisihan-perselisihan terkait dengan kebenaran dengan izin engkau. Inna katah dimantasyawilau surati mustakin. Sungguhnya engkau memberikan hidayah kepada orang yang engkau kendaki kepada jalan yang lurus. Wahai Allah Taala dan Firman Allah Taala fa'inna Allah adulil kafirin. Sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Fihi ikau ilmu harma kanil mudhar. Di situ uh, menyebutkan tentang yang apa uh, dinyatakan dalam uh, posisi yang diraumirkan. Hayatul Amyakul. Karena Allah tidak mengatakan fa'inna wahdu lil kafirin. Bahwa sungguhnya ia musuh bagi orang yang kafir. Tetapi menyebut fa'inna Allah aduun lil kafir, dan sungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang yang kafir balqola fa inna wa inna ma adhara allahu isma ha tetapi Allah kemudian mendahirkan nama ini, nama Allah di sini li takriri hadhal wa idhari untuk menetapkan makna ini dan kemudian memperlihatkannya wa ilamum anna ada aada waliyyan faqad aada allah untuk memberitahu kepada mereka bahawa siapa yang memusuhi wali Allah maka ia sungguh telah memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala wa man aada allaha fa inna allaha aduhullahu siapa yang memusuhi Allah maka Allah menjadi musuhnya wa man kana aduhullahi aduhuhu fagad khusrat dunya wal akhirah dan siapa yang memusuhi Allah ya maka ia telah menjadi musuhnya maka ia telah mendapatkan Kerugian di dunia dan di akhirat kami tak pernah melihat sebagaimana hadis, hadis yang sudah disebutkan mana ada liwalian dan tubil muharoba siapa yang mau sehiqku yaitu mau sehiwaliku maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Hadiulahimakumullah. Ya, eh, saya kira ayat yang terakhir itu cukup jelas ya, bahawa eh, intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya uh, menempatkan keimanan kepada Allah, malaikat dan rasulnya itu dalam status yang sama dan karena itu maka ia telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam rukun iman kita. Allah kemudian menyebutkan Jibril dan Mikail secara khusus setelah Allah menyebutkan kata malaikat karena konteks ayat ini memberikan pembelaan terhadap Jibril keimanan terhadap Jibril yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi ya tapi kemudian juga Mikail disebutkan ya karena antara Jibril dan Mikail juga adalah dua-dua atau dua-duanya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala malaikat Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tugas masing-masing ya dan kemudian faidulkafirin ini adalah menyebutkan ya, e, karena e, secara tegas ini ingin menguatkan bahwa Allah itu adalah musuh bagi orang-orang yang kufur ya, karena meskipun percaya kepada Allah tetapi menolak iman kepada Jibril maka ia telah kufur dan e, siapa yang memusuhi Jibril maka sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala Baik, ya kita masih punya waktu sekitar seperempat jam. Ya maka Ibu, ya silahkan. Khususnya, ada banyak ilusan. Yang pertama, saya mau menuruskan orang salah ya, karena terhubungin oleh saya Abdullah bin Abbas Alam tadi itu adalah seorang dari kalangan Yahudi. Yahudi, Yahudi itu memiliki pemahaman yang sangat luas eh, terkait dengan Taurat, ya. Dan di dalam Taurat itu kemudian diceritakan tentang ciri-ciri eh, dari Nabi Akhir Zaman itu, ya. Nah. <tuh> Abdullah bin Abbas Salam ini adalah seorang tokoh paling terkemuka, tokoh agama paling terkemuka di kalangan Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah itu. Nah, itulah yang kemudian membuat uh, Abdullah bin Abbas Salam ini cukup fenomenal, ya, karena beliau termasuk orang Yahudi yang uh, memiliki uh, apa, uh, apa, selanya apa pemihakan terhadap. Ya, kejujuran maksud saya kejujuran terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW itu dan karena itu maka ia berbeda dari orang-orang Yahudi yang lain karena Abdullah bin Abdul Salam kemudian masuk Islam ya oke. Okay. Nah, terkait dengan apa eh, penjelasan tentang mankana aduwal li jibrila permusuhan terhadap Jibril ya. Itu penyebab dari mengapa orang Yahudi itu memusuhi Jibril memang tidak disebutkan secara persis di dalam tafsir Ibnu Kathir ini ya tapi eh, di dalam tafsir yang lain itu dijelaskan ya seperti misalnya di dalam tafsir al-wasid ya di dalam tafsir al-wasid eh, Syed Tun mengatakan bahwa ketika mereka mendengar bahwa Jibril alaihissalam itu menurunkan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW mereka itu Yahsudunahu ala Nubuwa. Mereka itu hasad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya yang tadi secara apa persis saya sampaikan meskipun tidak merujuk pada tafsir ini, tapi pada tafsir-tafsir yang lain, bahwa mereka memusuhi Jibril itu disebabkan karena mereka yakin yang menurunkan wahyu itu adalah Jibril. Nah. Muhammad itu apa Nabi akhir zaman itu mereka inginkan agar ia berasal dari Bani Israel Yahudi bahkan itu sudah digadang-gadang gitu bahwa Nabi akhir zaman itu akan ada di pihaknya dan kemudian dengan Yahudi itu apa dengan Nabi akhir zaman itu mereka kemudian akan membumi hanguskan apa penduduk-penduduk pribumi yang ada di Madinah itu tiba-tiba kemudian orang yang dipilih ya uh, untuk menjadi nabi akhir zaman itu bukan dari jalur Ishak, bukan dari jalur yahudi tetapi dari jalur ismail bangsa Arab Nah, inilah yang membuat mereka kemudian kecewa betul terhadap nabi akhir zaman itu Nah, kekecewaan mereka terhadap nabi akhir zaman itu berdampak pada kekecewaan bahkan permusuhan mereka terhadap manaikat yang menurunkan wahyu itu nah ini yang kemudian disebut ya ini adalah Rosila tunghoriba tunhakkon min roza illiyahud. Ini adalah apa Rosila itu apa kejelekan yang sangat aneh gitu. Jadi keburukan yang sangat aneh dari keburukan keburukan yang terjadi di kalangan Bani Israel. Benci terhadap Nabi Muhammad membuat mereka benci terhadap Malaikat Jibril gitu Nah padahal ya. Wah Taurat dan Injil kan juga mereka tahu yakin bahwa ya, itu, ya, itu diturunkan ya. oleh Jibril alaikum ya. salam. Hanya persoalannya mengapa ini kasus ini tidak membuat Jibril itu menurunkan kepada orang-orang uh, yang dipilihnya dari kalangan bani Israel. Nah itulah yang kemudian membuat mengapa mereka kemudian memusuhi Jibril alaikum salam. Ya karena itu maka ketika Abdullah bin Abdul Salam bertanya tentang tiga persoalan tadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad mengatakan Jibril barusan ngasih tahu itu, Abdul Salam mengatakan, loh Jibril? Jibril itu kan musuh Yahudi, gitu itu, itu, itu yang kemudian uh, mengapa Yahudi, uh, apa, memusuhi Jibril Al AS, itu alasannya ya hal yang, uh, apa, persoalan tentang, uh, apakah Jibrun mik israf itu yang kemudian e, bermakna abdun atau ia menjadi e, apa nama-nama e, Allah Subhanahu wa itu yang diperdebatkan ya termasuk juga il itu apakah itu adalah abdun atau itu adalah artinya adalah Allah nah ini adalah persoalan tentang makna bahasa ya makna bahasa Apakah makna bahasa itu, per, per, apa perbedaan pandangan tentang makna bahasa itu berarti ya, e, membuat seseorang berbeda pandangan tentang pokok-pokok tauhid? nah ini persoalan ya <tuh> dalam persoalan akidah, ini kan saya pernah menyampaikan itu ada dua, ada tiga klaster, ada tiga persoalan, ada tiga wilayah pokok yang pertama adalah wilayah usuluddin yang menjadi fundamental agama kalau tidak percaya kalau berbeda pendapat tentang itu kufur kan gitu yang kedua adalah wilayah usul ahli sunnah wal jama'ah prinsip-prinsip ahli sunnah wal jama'ah orang berbeda pendapat akidahnya atau pemahamannya dengan ahli sunnah wal jama'ah maka berarti masuk kategori orang yang sesat tapi tidak sampai pada tingkat kufur tidak selalu orang kufur itu berarti, atau orang sesat itu berarti kufur. Ya beda, ya, kategori kufur dengan kategori sesat itu berbeda. Yang ketiga, ada persoalan-persoalan yang menjadi khilafiyyat nadhariyah. Perbedaan-perbedaan di dalam persoalan akhidah. Nah, para ulama mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan ini, ini masuk kategori istihad karena itu maka perbedaan di bidang akidah di wilayah yang ketiga itu itu sama dengan perbedaan para ulama fikih di dalam banyak persoalan fikih. Artinya meskipun berbeda itu tidak bermasalah. Itu tidak membuat kategori sesat apalagi kufur. Itu. Nah, makna tentang makna Jibril ya Mikail Israfil dan lain sebagainya makna mana yang merupakan arti Abdun mana yang merupakan atau memiliki makna nama-nama Allah ini adalah persoalan yang ketiga itu jadi persoalan yang ketiga berbeda tidak membuat orang yang berbeda itu memiliki kategori yang sesat apalagi cover tadi itu nah pun juga termasuk dalam persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan apakah rokim atid itu ya nama atau sifat nah ataukah itu malakul maut yang benar itu atau Israel ini juga adalah persoalan itu jadi meskipun orang kemudian berbeda pendapat tentang apakah malakul maut atau malaikat Israel dia kan tidak kemudian menghapus keyakinan dia tentang ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa manusia. Ya, jadi tidak membuat kemudian kategori sesat, apalagi kufur. Itu, itu yang tadi saya menyampaikan tentang apa tentang persoalan Israel, tentang persoalan rocky B Atid itu karena ia termasuk dalam wilayah yang biasanya apa eh, diperdebatkan. Nih, khawatir kemudian loh itu kan malaikat kalau siapa yang apa cover terhadap satu malaikat maka sama dengan cover terhadap keseluruhan tidak masuk kategori itu gituan orang yang kemudian mengatakan bahwa rokib dan atid itu adalah sifat kan tidak menolak bahwa ada malaikat pencatat amal gitu yang kemudian menjadi persoalan adalah apakah rokib atid itu sifat atau nama gituan atau sifat yang merupakan nama nah ini yang kemudian menjadi perdebatan gitu. Jadi hanya itu gitu kan. Hanya itu tetapi tidak insyaallah tidak membuat kemudian status sesat apalagi kufur dengan perbedaan memahami ya, 'abdun atau Allah atau sifat atau lainnya sebagainya gitu kan. Itu Bu ya, gitu. Seperti itu. Namanya Abdullah bin Abdissalam Abdullah bin Iya. Ini ya, seringkali kemudian Sami Abdullah bin Salam gitu. Kan. Uh, terkadang disebut dengan abdullah bin salam seperti yang disebutkan di dalam uh, nas uh, ibn kafir ini terkadang disebut abdullah bin abdis salam jadi dua-duanya Insyaallah enggak ada masalah Insyaallah ya. ada lagi baik kalau tidak ada kita cukupkan ya atas perhatian bapak dan Ibu semua Insyaallah mudah-mudahan kita akan bertemu pada kesempatan yang selanjutnya Baik itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh